Manusia lain, kerja kita. Bisa dikatakan, manusia lain adalah kerja kita. Tugas kita adalah melakukan yang baik kepada mereka dan hidup berdampingan mereka. Tetapi ketika mereka menjadi halangan dalam kita menjalankan kerja kita, maka mereka menjadi irrelevant bagaikan sinar matahari, angin, dan binatang-binatang. Tindakan kita mungkin dihambat oleh mereka, tetapi tidak ada yang bisa menghambat niatan Tato watak kita. Marcus Aurelius Meditations Berkali-kali Marcus Aurelius, Seneca, dan para filsuf toal lainnya memberi penekanan pada hubungan antar manusia. Bahkan, di kutipan di atas dikatakan, hubungan kita dengan manusia lain sebagai salah satu kerja kita. Kewajiban kita adalah terlebih dahulu melakukan hal yang baik kepada orang lain dan bisa hidup rukun di sisi mereka minimal bisa menerima, menolerir keberadaan mereka. Ini menjadi default setting atau kondisi standar kita. Namun, kita tahu dalam hidup ini tidak semua manusia memiliki prinsip yang sama, banyak yang belum mengerti filosofi teras, dan mereka dengan sengaja atau tidak sengaja menghalangi atau tidak menghargai upaya kebaikan kita. Marcus Aurelius menasihati agar kita tidak menjadi patah hati dan menyerah. Pernahkah kita dikecewakan sesudah berbuat baik kepada orang lain? Dan kemudian berkata dalam hati, males banget. Kapok, jadi orang baik. Toh nanti gak dihargai, gak diinget, gak dibales, de LL. Sounds familiar? Saya rasa semua orang pernah merasa seperti ini, termasuk saya. Dan karenanya, Markus segera melanjutkan dengan kemungkinan ini, ketika orang lain menjadi halangan dan bagaimana orang-orang yang seperti ini irrelevant. Dianggap angin saja, dan kita tetap melanjutkan berbuat baik pada orang lain. Jangan sampai kita patah arang, apalagi sampai membatalkan niatan dan mengubah watak. Pentingnya, manajemen orang lain di dalam hidup kita. Manusia tidak mengizinkan orang lain merebut properti rumah dan tanah mereka. Jika ada sedikit saja perselisihan mengenai batas, tanah, manusia berlomba mengambil batu dan senjata. Akan tetapi, manusia mengizinkan manusia lain mencuri hidup mereka. Kamu tidak akan menemukan orang yang mau membagi-bagikan uangnya begitu saja. Tetapi berapa banyak dari kita yang justru membuang-buang hidup kita sendiri. Manusia pelit saat menjaga harta benda mereka, tetapi begitu soal membuang-buang waktu, kita justru boros. Padahal justru di sinilah kita harus pelit. Seneca, On the Shortness of Life. Seneca sungguh memiliki pengamatan tajam akan ironi dari perilaku manusia. Kita tidak segan-segan mengangkat senjata jika menyangkut urusan sengketa tanah dan harta. Pertemanan Bahkan tali hubungan saudara atau orang tua anak bisa putus hanya karena perebutan warisan, rumah, perusahaan, dan lain-lain. Kita sangat murka ketika ada yang mencuri harta kita atau tidak mengembalikan hutangnya kepada kita. Namun, ironisnya, kita justru membuang-buang hal yang lebih bernilai dari semua itu, yaitu waktu yang ada di dalam hidup kita. Kita bisa menyia-nyiakan waktu dengan memberikan terlalu banyak porsi waktu kita untuk emosi negatif kepada orang lain. Mungkin kita menyimpan dendam bertahun-tahun atas masalah yang sudah lama berlalu, atau kita menghabiskan berjam-jam menggosipkan orang lain tanpa mengubah keadaan menjadi lebih baik, atau kita terus mengomel dan berkeluh kesah mengenai perilaku orang lain kepada kita tanpa kita mencari solusinya, atau kita bertahan dalam pertemanan, pacaran, bahkan pernikahan yang toksik, beracun selama bertahun-tahun yang akhirnya menghancurkan jiwa kita sendiri. Semua ini sama saja seperti Menghamburkan, waktu kita kepada orang lain, yang mana menurut Seneka ini lebih buruk dari menghamburkan uang. Seneka mengingatkan kita akan pentingnya manajemen waktu, yang lebih penting dari manajemen uang. Mengatur waktu di sini termasuk juga memperhatikan waktu yang kita curahkan kepada orang lain. Jika kita tidak suka uang dan harta kita dicuri, diambil orang lain, tidakkah kita harus lebih ketat lagi menjaga waktu kita? Apakah kita akan menjalani detik-detik akhir kehidupan kita menyesali mengapa kita menghabiskan banyak waktu untuk orang-orang yang tidak seharusnya diberikan tempat di dalam kehidupan kita? Karena uang dan harta benda selalu bisa dicari, tetapi waktu adalah harta yang tanpa ampun terus menghilang dari kehidupan kita, terus mendekatkan diri kita kepada kematian. Intisari Bab 7 Filosofi teras sangat menaruh perhatian pada hubungan antar manusia. Karena para filsuf Stoa percaya bahwa natur manusia adalah makhluk sosial. Dalam kehidupan sosial, kita pasti harus berhadapan dengan perilaku manusia lain yang menyebalkan. Kalau kamu merasa tersinggung oleh ulah dan perkataan orang lain, itu sepenuhnya salahmu sendiri. Di balik perilaku menyebalkan orang lain, kemungkinan besar tidak ada motivasi, niatan jahat, tetapi ketidaktahuan, ignorance. Orang yang melakukan perbuatan menyebalkan karena tidak tahu, Ignoran justru seharusnya dikasihani dan diajari, bukan dimarahi. Tidak ada yang bisa merendahkan jiwamu. Kemarahan kita jauh lebih merusak daripada penyebab kemarahan itu sendiri. Selalu ingat kemungkinan bahwa kita yang salah, keliru. Kurang kerjaan, membuka celah untuk niat jahat. Instruk and endure. Tugas kita adalah membangun orang lain atau menanggung, menolerir mereka. Kemarahan sama dengan gila sementara. Kejujuran adalah bagian dari selaras dengan alam. Ketidakjujuran membawa kerugian di saat ini juga. Terkadang, memang ada orang-orang yang layak dihindari dalam hidup. Waktu adalah harta yang terus-menerus berkurang. Jangan dihamburkan kepada orang-orang yang tidak membuat hidup kita lebih baik. Wawancara dengan Kania Cita Irlani, editor geolog dan Geo Times. Selalu mensimulasi the worst case. Saya mengenal Kania awalnya dari media sosial. Kehadirannya di media sosial tidak lepas dari perdebatan yang ditimbulkannya, baik dari cuitan di Twitter, postingan di Facebook, atau vlognya. Karena memang hobi Kania adalah menyatakan opini secara apa adanya, yang sering tidak sejalan dengan pemahaman banyak orang. Namun, bukan ini alasan utama saya memutuskan mewawancarai Kania. Saya justru menyaksikan bagaimana dia bersikap menghadapi serbuan banyak cercaan, bullying, bahkan sebagian sudah masuk kategori ancaman. Kania bersikap tenang dan chill banget. Karena sikapnya ini mengingatkan saya kepada banyak prinsip stoicisme, saya tertarik untuk ngobrol dengannya. Berikut kutipannya. Hai Kania, apa kegiatannya sehari-hari sekarang? Seminggu sekali saya syuting produksi video untuk Geolove. Sisanya menulis untuk Geotimes, induk media dari Geolove, sambil menyelesaikan skripsi di Strata 1 Ilmu Politik Universitas Indonesia dengan peminatan di Komparatif Politics. Jadi membandingkan satu kawasan dengan yang lain. Misalnya, membandingkan kebijakan di Finland dengan di Amerika Serikat. Kalau weekend, karena saya pianis saya juga mengisi wedding atau acara ulang tahun. Atau main di kafe atau di hotel. Bisa ia membagi waktu antara skripsi, syuting video, sampai menulis. Basically karena semua kegiatan ini adalah menulis dan membaca, jadi pembagian waktu tidak masalah. Yang jadi masalah lebih pembagian mood, hahaha. <laughs> Karena semuanya tentang menuangkan ide. Jadi kalau pas ada mood untuk menulis suatu ide, saya akan meninggalkan dulu ide yang lain. Mengapa waktu lulus SMA memutuskan mengambil ilmu politik? Agak aneh ceritanya. Latar belakang saya sebelumnya sains banget. Tahun 2006, saya ikut Olimpiade Matematika dan Sains Internasional. Sudah melalui karantina bareng Johannes Surya. Pembimbing tim Olimpiade Fisika Indonesia, penulis juga di SMP juga ikut Olimpiade Biologi dua kali. Saat SMA, karena juga tertarik pada bahasa Inggris, saya ikutan speed contest. Kemudian diperkenalkan pada juga kepada English Debating. Sejak kenal Debating ini, saya jadi kenal social issues. Karena debatnya kan tidak mungkin tentang natural science, tapi social political issues. Di tingkat Jawa Barat saya di karantina. Setiap hari bisa berdebat 7 mosi, seminggu 50 mosi. Mosinya semua tentang social issues, seperti kerensi, kebijakan Tobacco dan lain-lain. Sejak itu minat saya di bidang ini bertambah, seperti hukum, politik, dan lain-lain. Saya kayak ngerasa ada something bigger than natural science, biologi, virus, genetics. Saat ikutan debat, baru menyadari ada yang lebih kompleks dari itu semua, yaitu manusia. Karenanya, Saya pengen menghabiskan masa kuliah di sesuatu yang lain dari sains. Itulah bagaimana saya akhirnya memutuskan belajar politik. Sempet nyesel gak sekarang sesudah mempelajari ilmu politik? Sesuai ekspektasi, semua pengalaman gue selama debating benar-benar ditemui saat belajar ilmu politik. Seperti perdebatan teori, untuk satu isu yang sama, bisa ada enam teori yang berbeda-beda. Kalau belajar sains kan tidak seperti itu. Jika ada teori yang lebih baru dan lebih bagus, maka teori sebelumnya ya hilang, karena artinya dia gagal dan yang baru menghapus itu. Dalam, ilmu, sosial tidak seperti itu. Untuk setiap isu bisa ada lebih dari satu analisis, teori, point of view, dan lain sebagainya. I used to obsess with being right when in science. Karena di sains tidak ada pilihan lain selain benar dan salah. Kalau lo gak salah ya lo benar, udah itu aja. Maka saat tenggelam dalam sains, saya sangat terobsesi menjadi benar. Gak mungkin ada dua kebenaran di sains. Saya bisa bilang kalau saya mungkin lebih close-minded saat itu, karena saya gak menganggap kebenaran itu relatif. Kalau lo salah ya lo goblok. Tapi, ketika kuliah di FISIP saya berbenturan dengan pemikiran-pemikiran lain, dan pada tahap yang keras. Kalau lo orangnya keras, lo akan tetap close-minded. Tapi... Saya selalu tertantang dengan adanya orang lain yang mungkin lebih benar dari saya. Akhirnya saya melihat bahwa ragam kebenaran itu tidak bisa direduksi menjadi satu. TR alternatives of truth, maksudnya truth dalam arti morality, virtue, orang-orang bisa memiliki definisi yang berbeda. Jadi, waktu masuk kuliah politik tadinya saya mengharapkan hanya kognitif development aja, yaitu saya jadi lebih menguasai bidang ini. Ternyata it gives me a lot mordentat Salah satunya saya jadi lebih open-minded dalam konteks ragam kebenaran itu. Bagaimana awalnya bertemu dengan Stoicisme? Grup lain di mana saya berada sering membahas hal-hal yang tidak mainstream. Waktu itu ada yang membahas spirituality. Kami biasanya berkutat pada filsafat-filsafat yang memuaskan kognitif, seperti Marxisme, Dialektika, Renaissance. Kemudian, suatu saat kami membahas apakah ada yang hilang jika tidak ada spirituality. Kami membahas alternatif, spiritualitas, selain divinity, ketuhanan, dan mungkin salah satu alternatif itu datang dari filsafat. Maka muncullah diskusi tentang stoicisme itu. Kami memang tidak membahas sangat dalam, tapi saya jadi penasaran, kemudian search di Google dan saya menangkapnya sebagai filsafat self-control. Menaklukkan diri sendiri, itu yang saya tangkap, diskusi tentang bagaimana jika filsafat membahas sisi emosional manusia, bukan kognitif. Ini melengkapi topik liberalisme karena ketika kita memberikan kebebasan pada individu, maka individu itu harus bisa mengelola dirinya di dalam kebebasan itu. Dan stoicisme memberikan cara untuk menaklukkan diri lo sendiri dalam kehidupan antar manusia. Adakah prinsip stoicisme yang suka diterapkan? Ada adagium, peribahasa, 10% masalah dalam hidup kita adalah masalah itu sendiri, 90% adalah how we react to the problem. Dan jika 90% dari masalah hidup adalah reaksi kita sendiri, maka kitalah yang harus belajar bagaimana bereaksi pada masalah itu. Dan stoicisme memberikan cara bagaimana kita bereaksi dengan inner kalem dan ekspresinya tidak perlu dengan murka, marah-marah, serta lebih fokus pada mencari solusi. Kamu juga aktif di media sosial dengan segala konsekuensinya. Bisa cerita pengalaman dalam bermedia sosial seperti menghadapi hater dan lain-lain? Saya suka mensimulasi dalam kepala saya sendiri. Apa the worst case kalau saya mengambil pilihan tertentu? Misalnya, bagaimana kalau saya menjadi jurnalis dan saya menulis sesuatu yang keras? Apa sih worst case that could happen? Pada saat masuk media sosial, saya juga mensimulasi hal yang pasti terjadi di sosial media. Bullying, walaupun sejak di SMP saya sudah biasa menghadapi bullying. Tapi, bullying di sosial media kan beda banget dari masa SMP. Kemudian saya membayangkan kalau saya dibully berdasarkan pemikiran, itu bisa sangat berbeda dengan jika dibully for no reason, seperti saat SMP di mana banyak orang yang dibully. Kalau kita memberi sebuah pernyataan yang keras, yang calengnya the norm of society, mungkin kita akan menerima bullying yang jauh lebih parah dari itu. Terus saya membayangkan, apa yang saya lakukan jika ada di situasi itu. Saya selalu simulasi the worst case sebelum memilih sesuatu. Untuk apa? Untuk menjamin bahwa saya bisa reacin the right manner bersikap dengan cara yang benar. Jadi, saya memutuskan untuk latihan dengan membaca bullying yang diterima orang-orang lain. Saya mencari akun-akun yang sering dibully orang, seperti Fadli Zon atau Mulan Jamila. Saya baca aja bullying orang kepada mereka, mau tahu bullying bisa sampai sejauh mana sih? Akun Mulan Jamila yang dibully, anaknya sampai disumpahin cacat. Saya baca dan renungkan kata-kata itu, supaya saya gak sok kalau nanti membaca itu semua terhadap saya. Pada akhirnya serangan terhadap saya itu benar-benar terjadi dan persis seperti yang saya bayangkan. Saya dipanggil cewek paling tolol se-Indonesia, elo kaum sodomi, perek, gak punya agama ya. Dan lain-lain, ini semua udah saya ekspek. Jadi saya sudah prepare kondisi emosional jauh sebelum itu semua kejadian. Jadi, gimana reaksi Kania saat akhirnya benar-benar ada yang membuli? Karena saya selalu in calm state, kondisi tenang, saat membaca bullying, saya bisa berasumsi bahwa mungkin orang-orang ini tidak sungguh-sungguh bermaksud apa yang mereka katakan. Mungkin ada kesempatan untuk dialog. Untuk beberapa kasus saya akan mencoba ngobrol dengan mereka yang membuli saya. Saya minta maaf dulu kalau ada kesalahpahaman. Dan sebagian dari mereka ternyata membalas, Dengan bahasa yang jauh lebih halus dari pertama kali, menyapa saya. Akhirnya soal bullying, saya mengambil kesimpulan sebagai berikut. Kalau kita tetap menjadi objek, mereka akan semakin ganas. Dalam bullying, ketika orang memaki-maki Elo, mereka tidak melihat Elo sebagai orang, tetapi sebagai objek aja untuk dimaki-maki. Tapi saat Elo memberi respon balik, mereka melihat Elo sebagai subjek dan mereka akan berubah sikapnya karena mereka akan kaget. Kayak Elo lagi ngata-ngatain gelas, tiba-tiba gelas ini ngomong balik, pasti Elo sok dulu awalnya. Karenanya saya sesekali membangun dialog itu, agar orang-orang ini ke depannya bisa mengurangi cara merespon sesuatu dengan cara bully, seperti ini. Saya berharap dengan berdialog, saya bisa memberikan saran, kalau melihat orang yang berbeda, opini, tidak merespon dengan cara bully, ini. The dialog Works 8 dari 10 orang yang saya ajak ngobrol berubah sikapnya. Bukan hanya sikapnya terhadap saya, tetapi terhadap isu yang sedang dibahas. Conversation matter. Inilah pentingnya elo calm in the first place. Ketika elo menerima hujatan, elo tenang dulu. Karena kalau elonya juga murka, tidak akan mungkin terjadi dialog. Yang dilakukan orang-orang umumnya langsung blokir, langsung delete. Ini Daniel. Don't do anything that does not contribute positively. Memblokir itu contribute negatively. Opportunity cost dari blokir itu besar. Elo membuang kesempatan untuk orang ini menjadi positif di media sosial. Dengan blokir, delete, Elo mendeni, menyangkal, doang, orangnya tetap ada. Bagaikan mobil Elo tabrakan, mobilnya gak dibawa ke bengkel, tapi Elo tinggal aja di jalan terus Elo pulang. Elo emang gak lihat lagi mobil itu, tapi mobil itu masih ada di jalan, masih rusak. Sekali lagi, Saya bisa kalem karena saya sudah mensimulasi dulu the worst case. Untuk memastikan mental kita siap untuk apapun. Masalahnya kalau saya lihat teman-teman yang seumuran saya, mereka selalu berharap pada best case. Ini positive thinking in the wrong way, karena Elo akan shock banget saat worst case terjadi. Sejak kapan kebiasaan menyiapkan skenario terburuk di atas mulai terbentuk? Mungkin karena hidup saya sekeras itu, hahaha. Saya lahir di keluarga yang berada. Suatu hari, orangtua saya berpisah saat gue masih kelas 1 SD. Kami, anak-anak tinggal bersama nyokap, dan nyokap tidak punya bekal apapun untuk bisa mempertahankan gaya hidup yang sama. Jadi, secara keuangan drop banget. Keadaannya berbalik 180 derajat. Yang dilakukan nyokap tidak memanjakan saya atau membuat anak-anaknya Daniel. Nyokap saya gak kayak gitu. Dia malah memberitahu bahwa kami jatuh miskin. Mama cerai, jadi aku harus menjaga adik. Nyokap gak pernah memperlunak masalah. Jadi, saya gak pernah merasakan Daniel menyangkali keadaan. Kalau ada masalah ya dihadapi langsung sejak kecil. Nah itu baru soal kemiskinan. Selain kemiskinan, ada hal-hal yang muncul dari kemiskinan itu. Karena elo miskin, elo harus menghadapi persaingan yang lebih berat. Di sekolah misalnya, ketika semua anak punya gadget, saya gak punya apa-apa. Semua orang gampang mencari informasi tapi saya harus kewarnet dan menghitung saya punya uang berapa jadi saya harus efisien memakai internet. Saya ranking 1 dari SD sampai SMA karena nyokap selalu bilang kamu itu udah jelek miskin pula kalau kamu gak pintar kamu ga akan jadi apa-apa waktuktu di SMP saya dibuli tanpa alasan jelas saya dibenci angkatan dan senior Waktu kelas 3 SMP saya dicegat di depan pagar sekolah Apa yang saya lakukan? Saya harus cari jalan lain. Saya memanjat tembok samping dan pulang lewat samping. Saya gak pernah menghabiskan terlalu banyak energi dan pikiran pada masalah. Saya selalu langsung cari solusinya. Suatu hari saya dibully dengan cara tas saya dimasukin sampah saat sedang tidak di kelas. Besoknya, saya ke kantin sambil membawa tasnya. Gak harus semua masalah elo pikirin. Banyak orang putu much energy on the problem. Harusnya elo put energy to the solution. Kalo saya gusar, marah-marah dibully, nangis-nangis ke orang tua, itu semua tidak memecahkan masalah. Ada faktor orang tua, nyokap kalo ngeliat saya nangis waktu kecil, dia akan marah banget, ngapain nangis? Nangis itu tidak menyelesaikan masalah. Ada benarnya kalimat itu. Beliau menuntut untuk tidak melakukan sesuatu jika itu tidak berkontribusi pada solusi masalah. Itu memang ekstrim, tapi poin yang mau saya angkat adalah bagaimana nyokap gue sangat fokus pada solusi. Hal ini tertanam sangat dalam pikiran saya. Kembali ke media sosial, apa sih kesalahan anak-anak muda dalam menggunakan media sosial menurut Kania? Mungkin komparing, membanding-bandingkan, kali ya. Saya pernah baca artikel mengenai Instagram bisa berpengaruh pada depresi yang sedang banyak terjadi di antara anak muda. Mungkin karena Instagram dipenuhi para selebgram yang memamerkan tentang hidup mereka. Ada yang pamer traveling, ada yang pamer baju mahal, Ada yang pamer pacar gantengnya, kulit putihnya, dan lain-lain. Saya lihat anak-anak muda ini take itu seriously. Mereka kekurangan inspirasi untuk memikirkan diri mereka sendiri. What kind of person I want to be? What kind of myself that I aspire to be? Anak-anak muda ini kekurangan inspirasi untuk berdiri di kaki mereka sendiri dan menjadi diri mereka sendiri, bukan Mengkapi orang lain. Instagram ini menjadi tempat di mana mereka makin kehabisan inspirasi karena kerjaan mereka hanya ngeliatin akun-akun ini, dan mereka menghabiskan terlalu banyak energi di sini. Kemudian mereka marah karena kehidupan mereka tidak seindah itu, terus kemarahan itu dialihkan ke tempat lain, membuli akun-akun seleb saat mereka melakukan kesalahan. Anak-anak muda ini perlu spirituality, buku-buku, atau filosofi yang memberi mereka inspirasi bahwa mereka tidak perlu seperti itu. Bagaimana mereka bereaksi terhadap orang-orang yang kehidupannya lebih baik dari mereka? Bahwa tidak perlu menunggu-nunggu, seleb, melakukan kesalahan untuk memaki-maki mereka di media sosial. Saya bingung sih, kalian ini dibesarkan di mana sih? Gaul sama siapa sampai jadi kayak gini? Elo tuh anak muda dengan segudang kemungkinan menjadi lebih besar. Kenapa Elo harus turun ke level ini? Menyimpan kemarahan dan marah-marah, artinya level Elo jadi di bawah orang yang Elo marah-marahin, itu. Bisa gak saya simpulkan, kalau kita sudah cukup sibuk untuk merenungkan diri sendiri, kita mau jadi apa, kita tidak akan punya waktu untuk mengomentari para seleb media sosial? Balik ke dikotomi kendali ya, harusnya Elo fokus pada hal-hal yang bisa Elo kendalikan aja. Saya suka bingung, kenapa sih semua orang jadi begitu marah pada orang lain? Gak ada alasan sama sekali. Beberapa kali baju mahal saya rusak di laundry. Apakah terus saya memaki-maki, dasar laundry laknat, gak ada alasan sama sekali untuk marah. Saya punya temen di media sosial yang harus banget marah ke semua orang. Mau saya unfriend gak enak, jadi saya mute, hahaha. <guluguh> Buat apa sih segala kata-kata kasar itu? Anak-anak muda butuh lebih banyak bacaan, atau filosofi, untuk membantu mereka menggunakan media sosial ini dengan lebih tenang, gak perlu dikit-dikit murka. Dan saya yakin ini awalnya iri hati, dengki yang kemudian berubah menjadi kemarahan. Elo akan mencari-cari kesalahan dari rambut baru, selep yang enggak cocoklah, apa sajalah. Orang sekarang merasa inferior karena gempuran social media, menyadari kalau mereka noting hanya remah-remeh gak tahu mau ngapain selain marah pada semuanya. Makanya be better, be proud of yourself. Twitter @citairlani, Facebook dan YouTube channel Geolive ID. Intisari wawancara dengan Kania Stoicisme adalah aliran filsafat yang lebih mementingkan pengendalian emosi, bukan sekadar topik intelek untuk diperbincangkan saja. 10 persen masalah dalam hidup adalah masalah itu sendiri, 90 persennya adalah bagaimana kita merespon masalah itu. Men simulasi kemungkinan terburuk dari setiap tindakan membantu kita mengantisipasinya, termasuk di media sosial. Online bullying bisa dihadapi dengan tenang, bahkan bisa menjadi kesempatan dialog positif yang membangun. Anak muda terlalu banyak membandingkan diri dengan hidup orang lain yang tampak sempurna. Di media sosial, ini bisa menyebabkan kekecewaan pada hidup sendiri yang berlanjut dengan rasa marah. Bab 8. Menghadapi Kesusahan dan Musibah Evan baru berusia 11 tahun. Dia dikenal guru-gurunya sebagai anak yang senang menolong, terutama kepada teman-temannya yang tertinggal dalam pelajaran. Dia tidak pernah menolak saat diminta tolong membantu mengerjakan tugas. Hari Minggu, Tanggal 13 Mei tahun 2018, dia bersama adiknya Nathan yang baru berusia 8 tahun berjalan bergandengan menuju gereja Santa Maria Tak Bercela, Surabaya. Di sisi lain gereja, dua orang kakak beradik juga memasuki kompleks gereja, Firman, 15 tahun, dan Yusuf, 17 tahun. Firman dan Yusuf meledakkan diri, Evan dan Nathan pun terhempas. Keduanya sempat dibawa ke rumah sakit, tetapi nyawa mereka tak tertolong. Evan meninggal karena luka bakar, pendarahan dalam, dan benturan. Adiknya Nathan sempat menjalani operasi amputasi kaki, tetapi darah yang terlalu banyak hilang akhirnya membuatnya menyusul kakaknya. Hari Minggu itu, Indonesia terhanyak tak percaya akan aksi kekejaman yang harus memakan korban orang-orang tak bersalah, termasuk anak-anak kecil. Salah satu aplikasi Stoisisme adalah bagaimana harus bersikap dan bertindak di dalam kesusahan, musibah, dan bencana. Kamu sudah belajar bagaimana segala sesuatu yang eksternal di luar diri kita dianggap sebagai indifferent, tidak baik dan tidak buruk karena tidak bisa menentukan kualitas karakter kita. Tidak ada peristiwa hidup yang bisa disebut baik atau buruk yang ada hanyalah interpretasi kita. William Shakespeare, pujangga Inggris pernah menggemakan hal yang sama. There is nothing either good or bad, but thinking makes it so. Tidak ada hal yang baik atau buruk. Pikiran kitalah yang menjadikannya baik atau buruk. Jika demikian, bagaimana stoicisme bisa membantu kita menghadapi kesulitan hidup yang benar-benar sulit, bukan sekadar peristiwa sepele atau orang-orang yang menyebalkan? Karena interpretasi dan anggapan kita akan sebuah kejadian ada sepenuhnya di tangan kita, maka kita juga sepenuhnya mampu mereinterpretasi ulang episode hidup yang sulit. Filosofi teras mengajarkan untuk melihat kesulitan dan tantangan sebagai ujian. Ino. Ini terdengar basi dan mengingatkan kita akan kata-kata guru BP. Akan tetapi, ini berhubungan dengan topik interpretasi di atas. Saat tertimpa kesulitan dan bencana, interpretasi kita malah bisa makin memperburuk kondisi kita. Misalnya, dengan terus-terusan bertanya-tanya, salah apa saya sampai tertimpa ini? Atau, saya sudah berbuat baik, mengapa Tuhan tidak adil? Saya tidak layak menerima ini, harusnya orang lain, si Anu dan berbagai interpretasi lain yang tidak mengubah situasi. Mungkin kita pun pernah melakukan hal ini saat kesulitan menimpa. Namun, pikiran-pikiran ini adalah irasional menurut filosofi teras, karena kita menghabiskan energi untuk hal-hal yang di luar kendali kita. Saat musibah, kesusahan telah terjadi, dia sudah berada di luar kendali kita, sudah masuk masa lalu, pas, atau masa sekarang, present. Dalam wawancara dengan Kanya Cita. Dia mengatakan bahwa lebih baik waktu dan energi segera dipusatkan kepada solusi yang masih ada di masa depan daripada mempertanyakan kenapa kita tertimpa musibah yang ada di masa lalu, masa sekarang. Filosofi teras mengajarkan kita untuk menginterpretasi peristiwa negatif sebagai ujian, kesempatan untuk menjadi lebih baik. Seperti di sekolah, ada ujian matematika, ujian sejarah, ujian biologi, dan lain-lain, maka ujian dalam hidup ada banyak macam menguji salah satu karakter kita. Kualitas karakter, virtue apa dari saya yang bisa dikembangkan oleh peristiwa ini? Constant misfortune brings this one blessing, those whom it always assails, it eventually fortifies. Seneca, kesusahan yang datang terus-menerus membawa berkah ini, mereka yang selalu tertimpanya, akhirnya akan diperkuat olehnya, ujar Seneca. Dalam bahasa modernnya, what do and kill you only makes you stronger. Apa yang tidak membunuhmu hanya akan memperkuat dirimu. Interpretasi pertama yang bisa ditanamkan adalah, di balik musibah ini, ada kesempatan kita menjadi seseorang yang lebih kuat. Jika kita membaca biografi orang-orang terkenal, mereka pun mengalami banyak musibah, kesialan, kesusahan, dan semua ini menjadikan mereka lebih kuat dalam mengejar cita-cita dan perjuangan mereka. Sebelum sukses dengan bisnis animasinya, Walt Disney pernah dipecat oleh koran tempatnya bekerja karena dianggap kurang imajinasi dan miskin ide. Oprah Winfrey dipecat dari pekerjaan pertamanya sebagai pembawa berita dengan alasan terlalu emosional dengan beritanya. Para guru dari Thomas Edison, penemu bola lampu dan banyak inovasi lainnya mengatakan padanya bahwa dia terlalu bodoh untuk belajar apapun. Lady Gaga diputus oleh perusahaan rekamannya hanya sesudah tiga bulan. Kolonel Sanders, pendiri Kentucky Fried Chicken. KFC, saat berusaha menjual resepnya mengalami penolakan dari 1000 lebih restoran George Lucas mengalami penolakan dua kali dari dua studio besar untuk ide Star Wars naskah Harry Potter ditolak oleh 12 12 penerbit besar sampai akhirnya diterbitkan Steve Jobs dipecat dari perusahaan Apple yang didirikannya di tahun 1985 dan kemudian kembali lagi untuk meraih sukses lebih besar masih banyak lagi kisah kegagalan penolakan, kesulitan di balik orang-orang yang akhirnya mencapai sukses besar. Maka, interpretasi paling minimal yang bisa kita bentuk saat mengalami kesulitan adalah ini akan memperkuat saya. Unlucky raven, to me all omens are lucky. Whichever things happen it is my control to derive advantage from it. Epictetus, Enchiridion. Burung gagak katanya adalah pertanda sial, tapi bagi saya semua pertanda adalah keuntungan. Karena apapun yang terjadi Saya memiliki sepenuhnya kendali untuk menarik manfaat darinya, ujar Epictetus. Sebagian dari kamu mungkin berpikir, sombong bet, namun sebelum menuduhnya sombong dan belagu, ingatlah bahwa Epictetus adalah seorang budak yang jalannya pinjang. Dia bukan anak orang kaya yang mendapat akses mudah mendirikan bisnis dan dibantu orang tuanya dengan koneksi. Jika ada yang bisa berbicara tentang nasib yang kurang beruntung, Epictetuslah orangnya. Akan tetapi Dia tetap mengatakan bahwa apapun yang terjadi, dia memegang kendali untuk bisa mengubahnya menjadi sebuah keuntungan. Belakangan, Epictetus mendapat kebebasan sebagai orang merdeka dan kemudian mendirikan sekolah filsafat dan ajarannya akhirnya sampai membentuk sosok kaisar Marcus Aurelius. Apa keuntungan di sini dikembalikan ke kita? Bagi sebagian orang, masalah bisa menjadi latihan kesabaran, baik itu sabar secara waktu, menunggu atau sabar menahan emosi. Bagi sebagian orang lain, keuntungan di sini justru kesempatan untuk mengganti arah bisa arah karir, arah bisnis, atau bahkan arah hubungan. Ada yang menjadikan masalah sebagai kesempatan untuk mempelajari skill baru. Seperti banyak kisah di mana seseorang dipecat dari pekerjaannya, dan sesudah itu dia justru menciptakan ide bisnis baru yang tidak hanya membuatnya kaya raya, tetapi juga lebih bahagia daripada jika dia ngotot bertahan di pekerjaannya. Tidak ada formula yang sama untuk setiap situasi, karena kesulitan, musibah, hambatan yang dialami orang berbeda-beda. Namun, yang penting adalah bagaimana kita tidak membiarkan pikiran kita terlalu lama dihabiskan di hal-hal yang di luar kendali kita, dan memfokuskannya kembali ke hal-hal yang di bawah kendali kita. Bagaimana kita mau memaknai musibah dan kesulitan ada sepenuhnya di tangan atau pikiran kita. Wendy Angelina Hudojo adalah ibu dari Evan dan Nathan. Dikutip dari bbc.com, dalam keadaan berlinang air mata dia menyerahkan kembali kedua anak-anaknya ke pangkuan Tuhan, sambil mengucapkan doa sekaligus pengampunan bagi pelaku serangan yang telah merenggut nyawa anak-anaknya yang masih belia. Pengampunan yang diberikan oleh Weni sepenuhnya ada di bawah kendalinya, tidak ada yang bisa merenggutnya. Lanjut part 12.